27.000 ribu doang pendapatan 1,17 miliar omset, ini omset ya guys ya saya ngomong omset bukan cuan, oke okay? cuan itu mungkin rata-rata bisa 5-10% dan ada yang 15% tapi kalau gede gini biasa dikasih minima 10% kalau 10% dan 1 miliar berapa guys? 100 juta berapa? 100 juta Di sini ada yang mau 100 juta? ada yang mau 100 juta? no tangan yang ya oke okay? gorden barang-barang yang kamu pikir harus jual ke man manusia jual ke klien langsung ini bisa bisnis to bisnis guys gorden 125.2,69 miliar 30 hari terakhir kejual jual bisnis ribu pieces gue pernah beli gorden online biasa itu kalau gue beli gorden paling ke tokonya pilih-pilih suruh orangnya pasang kan kita gak ngerti ya takutnya tinggi bahkan gue jujur sampai sekarang juga nggak pernah beli baju atau sepatu online karena gue takut salah. tapi gara-gara gue nggak beli kan bukan berarti orang lain nggak beli. benar kan? ternyata ada orang lain yang beli. oke okay oke -okay aja nggak ada masalah. jadi jangan menyamakan standar diri lu dengan dunia ini yang segini gede. nanti nggak usah nanya. kita tuh jangan berpikir kecil. makanya jadi dinosaurus. nanti kalau misalnya kita mikir kayak gitu, gue nggak demen, gue nggak bisa makan namanya babat. serius, gue mau makan-makan tau gak, gue diajak temen gue makan ke uh, satu restoran, babat namanya gentong mas, gue liat ya itu ngantri-ngantri, ramai gue kok bisa ya, jual babat deh padahal gue gak doyal yang kita gak suka, belum tentu orang lain gak suka benar. dan yang kita suka juga belum tentu orang lain suka. suka kamu tau problemnya, ketika gue buka tokoh di tanah abang gue beli sampel di barat itu yang gue suka jadi gue pikir, orang-orang yang dapet harus suka sama kayak gue benar gak? emang bisa? kamu kawin lagi ya sama pasangan kamu berapa puluh tahun emang dia bisa sama persis sukanya sama seperti kamu? enggak kan? itu dia bisnis juga sama guys. ya kita mesti paham ya lihat ya jual golden aja objek bisa 300 juta next jual apa nih? parfum Kalau jual barang bisa dilihat, bisa dipengar parfum itu dicium nanti <tuh> jual lain Hah? Kamu lihat kompensinya, 3,9,6 miliar Jadi bikin kontennya tuh Guys, kalau kamu mau cewek nempel sama kamu ya Ini loh, pakai parfum ya kan kayak di kafe, di hotel bintang 5 Nah ngomongin nih Orang ini, kafe, hotel bintang 5 cewek nempel tuh mikir aja gitu. oh iya iya iya iya iya Dia gak bisa cium tapi dia bisa bayangin Ngerti gak? Itu powernya kalau lu bikin konten lu loh. Lu enggak bisa ngomong ini baunya beragam rempah-rempah, wangi. Sori. ada yang mau tahu isinya. Orang mau tahu gua pakai parfum ini gua bisa dapat apa. Ya kan? Lu tahu enggak gua ketemu CEO ini ya kan? Omsetnya 1 juta dolar satu hari ya kan? Dia pakai parfum ini, guys. Gua rasa ini sebabnya dia bisa dapat 1 juta dolar per bulan. Ada orang mau beli gara-gara gitu. Loh. Ya kan? Paham ya? dan Okset jual parfum 1,2 miliar parfum tahan lama nol-nol namanya aja begini guys 75 ribu pengikut nggak banyak ya yeah. next nah barat-barat satu -barat. dua tiga oh, momentum darah baru mulai bisa apa oh, right? manis-manis ini yang beautiful ini buat teman-teman yang mau punya merek sendiri brand sendiri it's okay juga ada yang tahu merek ini great to glow. Yang tahu angkat tangan. Banyak yang enggak tahu, betul kan? Tapi karena lu enggak tahu bukan berarti ini enggak laku. Betul kan? ya? Ya. Betul ya? Lu enggak tahu ya kan? Ini omset berapa, guys? 17,87 miliar. 30 hari di bulan deh Coba pikir ya. Bisnis apa sih 17,87 miliar omset gila dihal oleh ini gede Dan ini guys, baru satu SKU. satu paket ini doang satu toko bisa jual bahagianya kita kasih liat-liat bisnis ini mulai kapan? tahun berapa? 2022 2022 kamu 2022 kapain? gak nah, tahu apa kan? toko lewat kan? hah? udah 2025 ini 2025 udah kayak buah bentar lagi ini puasa lebaran ya kan? lewat tuh terus setengah tahun Tahun 17 Agustus Ya kan Tahu-tahu apalagi e, Ya pokoknya Natal Tahun baru lagi 2026 Iya Mari lewat kayak gitu Apa lo gak boset? Boset kan Apa hidup lo gak berarti Kayak gitu Eh lewat gitu doang tiap hari kerjain hal yang sama Hal yang sama Kok gak ada ini yang ngoce Sama temen ngoce Kayak gitu Udah guys, Buang jauh-jauh Ya Lo mesti mikir ke depan Mikir mana Kedepan, Kedepan. Kalau gak mau jadi dinosaurus Lo mesti bapak Berubah Ya, lihat nih. Ini omset dari jualan skincare. Ya, buat teman-teman yang jualan skincare, gue mau tanya, kamu ada kenal berapa merek di sini? Ada yang pernah dengar? Skin TV pernah dengar ya? Tidak. Karena udah mulai rame. Black to Glow kan? Oke, nomor lima. GluGava. Pernah dengar? Ya. Pernah dengar? Ya. Saya pas bikin ini aja baru tahu ada merek namanya GluGava. 5,78 miliar Masya Allah Ini jual apa? Mereknya jelas Ya yeah, Tapi it doesn't matter Kau tanya kok bisa? Karena momentumnya lagi Anginnya tuh lagi datang, guys Kalian perhatikan baik-baik Anginnya tuh lagi datang, Jangan sampai kelewatan Nah guys Barang-barang sama saya Momentum datang, Skincare pun bisa dibuat jalan-jalan cuma pikir jual skincare karena banyak orang mikirnya, wah cuma paling tadi jual skincare, jual kosmetik, jual parfum kok mau jual ini juga don't worry guys ya. kalau momentum datang lu cuma perlu pilih apa yang lu suka dulu action lu apa? ya? karena terbukti cuma jualan barang sesimpel ini jas hujan ponco, beli satu, dapat dua harga 82 ribu bisa subscribe berapa guys? 5,37 miliar sebulan tepuk tangan dulu ya kenapa tepuk tangan? karena ini produknya lokal ya. ini bukan impor orang Indo sendiri yang bikin dan bisa jangan selalu mikir kenapa semuanya musim impor kita lo di Indonesia semuanya bisa bikin juga ya cuman memang teman-teman abis itu ada banyak beberapa keluhan dengan produsen lokal ini buat yang brand-brand ya oke karena produsen lokal nggak nggak apa ya ready istri saya ya itu viral satu video viral 5 hari laku 10.000 views satu video istri saya doang gimana kalau kelima empat lima enggak bisa saya kemarin ada beberapa viral langsung habis <kuh> barangnya terus dia gak bisa pikir jadi dia gak punya persiapan itu nanti gak maksudnya jadi kalau pemerintah programnya mestinya tuh mikirin ya kan gimana menyiapkan bukan hanya sarana prasarana nah, ini mental orang-orang yang mindset saya harusnya di dulu gitu loh gimana bisa kita bersaing? ya tapi itu lain cerita ya oke kita lanjut oke okay, next barang-barang sama saya momentum datang bisa apa? jual siapa aja bisa jual lah oke barang-barang sama gue lagi momentum datang saya aja bilang <tuh> saya aja sama aja di sini ya saya aja bisa jual lah kemok tangan semuanya ya karena banyak afiliat baru muncul setiap hari ya jadi jangan pikir ah saya udah gelapnya pak michael udah jalan pak angri udah jalan 8 miliar Ini top 5 newcomer kecantikan Desember 2024 Ini ongsetnya guys ya 3 miliar, 3,6, 2,8 2 miliar, 1,79, 1,71 Lihat, postingnya Video pertama Tanggal 7 bulan Mei 2024 18 Juli 2024 4 Februari 2023 11-11 2022 7 2024 Ini bukan Orang-orang yang udah lama banget Lebih baru dari gue Yang onsetnya jauh lebih tinggi Passion 1,7 miliar 1,4 miliar 1,4 1,39 1,3 miliar Mulainya kapan? 4 Januari 2024 9 Oktober 2024 Guys, Oktober guys Oktober, November, Desember, Januari, Februari, setengah tahun juga belum, mungkin tiga setengah bulan. Yang lalu, kok bisa Pak? Karena momentumnya lagi datang. Itu guys yang gua dari dulu ngomongin bukjoy sama teman-teman saya investornya itu, Bro guys, oke, okay. ini momentum lagi datang guys. Lu kalau ngeliat kebangetan, ya Saya Ada yang mau gua kasih tahu rahasia offset besar. Ada yang mau? Oh. Siapa mau? Oke okay, ya yang mau saya kasih ya 1 perlu namanya momentum perlu kak momentum. momentum momentum itu penting ya itu kalau namanya bahasa orang dagang hoki hokinya lagi datang orang tanah bilang hokinya lagi live ya dia punya angin ini lagi berhembus ya plus satu lagi bareng-bareng massive action bareng-bareng satu dua tiga yang besar tangannya seberang-berang sama, -sama, sama gue yang masif action action yang besar ini penting ya gue nggak ngomong oke okay, hari ini opportunity datang momentum datang ya udah saya ikut pak ngapain daftar tiktok itu bukan action yang besar guys ya itu action yang ngedip ngedip ya. action yang besar itu daftar riset ya bikin konten tiap hari nge live tiap hari itu mas Andri istrinya sampai suaranya tuh kadang kadang gua kasihan juga gitu tapi ya omsetnya banyak gua nggak kasihan lagi jadi <laughs> omsetnya luar biasa aja kalau dengar loh uh, suaranya bisa sampai ngebas gitu ya <laughs> tapi keren ya cuannya gede sekali guys ya massive action ini baru bisa masukin omset yang besar jadi di sini guys ya saya ngomong ini bisnis ini bukan kerja cepat dapat duit ya bukan mimpi Ya, ini bukan ah, apa namanya gap rich quick scheme bukan guys, ya. Lu mesti kerja. Lu mesti apa? Kerja. Kerja itu perlu pengorbanan. Perlu apa? Pengorbanan. Korban apa? Waktu, duit, tenaga, pikiran, emosi, gengsi. Gua kasih tahu, satu yang menghambat manusia untuk maju itu cuma satu kata, gengsi. apa kata orang kalau gue jual kayak gini ya kok sekarang mau ya di video ngomong ya check out, check out, check out apa yang mau dilihatin orang saya kasih tahu ya, itu terjadi sama istri saya nanti saya cerita, istri saya kok bisa berubah ada yang mau? Hah? istri saya bisa berubah <laughs> master action itu perlu yang namanya pancingan orang gak bisa berterak, kalau gak dipancing benar gak? Dan itu artinya apa? Inspirasi guys Lu perlu punya inspirasi yang tepat Nah, saya mau kasih lihat inspirasi istri saya Ya, coba perhatikan baik-baik Halo, nama saya Fanny Akun saya di Fanny dan saya istri dari Pak Michael Jadi sekitar 3 bulan yang lalu uh, akhir Oktober lah ya Saya itu terinspirasi dengan Kak Lila Waktu itu saya lihat Kak Lila ini bagi-bagi motor, bagi-bagi mobil ini emang dia tuh bisa cuannya berapa? terus saya tanya pak Michael ini kak ini kok bisa apa ya, jualan panci jualan barang-barang dapur tapi kok bisa kasih orang itu mobil ini ya apa caranya terus pak Michael cerita ke saya dan saya kaget wow, ternyata bisa ya jualan panci, jualan dapur dapatan dapur itu ternyata cuannya lumayan bisa Apa bagi-bagi mobil itu bisa? Dan aku bilang ke Pak Mike, "Aku tertarik itu loh. Aku mau juga kayak eh, eh, kayak Kak Rila." Jadi, ayo uh, ajarin aku ya apa caranya dan aku mulai ngonten itu. Saya inget banget waktu itu hari Minggu pagi ya, setengah 6 pagi saya tuh iseng-iseng lihat TikTok saya. Setengah 6 pagi itu omset sudah mencapai uh, 4 jutaan. waktu itu pagi-pagi setengah 4 jutaan wow saya kaget karena apa? sehari sebelumnya itu seharian itu onsetnya baru 4 juta nah tanggal 1 Desember pagi-pagi setengah 6 sudah 4 juta langsung saya saya panggung saya pak Mike eh pak Mike ini salah pak salah gitu loh maksudnya tiktok ini kok bisa pagi-pagi setengah onset segini terus sama pak Mike dicek wow ternyata ada salah satu konten saya yang viral pada hari itu, 1 Desember itu omset saya seharian itu sebesar 134 juta padahal satu hari sebelumnya omsetnya cuma 4 juta jadi naiknya itu langsung gitu. ceritanya belum selesai sampai di situ. jadi uh, setelah video saya viral itu sekitar 5 harian itu produknya habis ya. terus kita berusaha untuk Kontak kontak supplier untuk cariin apa produknya itu, tapi dicuekin Nah, di sini lalu saya bersyukur banget ada superstar yang membantu kita. Jadi superstar ini bantu untuk connect ke reseller reseller dan mereka berhasil untuk ngasih kita produk barang itu dan kasih kita komisi yang lebih tinggi lagi. Bagi teman-teman yang baru mulai jadi affiliate, saya mau kasih tahu kalian ya. tidak ada yang tidak mungkin semuanya itu pasti bisa di bulan Desember kemarin saya mencapai omset 1,4 miliar ya. dan saya menjadi superstar pertama lewat video di superstar agensi ini dan perasaan saya itu aduh campur aduk ya seneng, bangga terus apa ya saya jadi semangat gitu semangat monten dan saya itu ada pikiran kayak gini Wah, ini beneran bisa. Beneran bisa. Terus jadi, -jadi sana itu saya komitmen, saya mesti konten satu minggu saya konten itu 2 kali, Selasa sama Jumat. Dan sekali konten itu sekitar ada 3 sampai 5 produk. Satu produknya 10 konten. Itu saya komitmen dengan diri saya sendiri. Saya harus bisa. Semangat ya buat kalian semua yang mau menjadi afiliator di Superstar Agency ini. Saya yakin kalian pasti bisa. Ayo Salam cuan buat kita semua. Oke, okay. dapat inspirasi guys? Kasih bingung, karena dulu saya udah jadi konten korektur lama. Kalau foto itu, ojo, ojo ada aku ya. <laughs> Sampai kayak gitu, ya kan? kamu foto Dewan, saya foto sendiri, gitu ya. Pokoknya segitu malunya, males sih, nggak mal. Teman-temannya, terus tiba-tiba moro-moro bilang, hari itu dia bilang. kata. "Kamu serius, Kak?" aku bilang. "Apa sih?" "Ya itu dia bilang, aku pengen ternyata dia pengen beli sesuatu, Guys. Oke, tapi dia senda ada story. Dia pengen beli sesuatu dan dia bilang aku pengen usaha dari diriku sendiri." "Oke, luar biasa." Cuma aku bilang, "Kalau lu bener mau dia lu serius ya. Komitmen sama gue. gak boleh ngomong. gue nih galak lu bilang, ya kan? Enggak marah-marahin, jangan tak omongin. Jadi kalau asal nyutik itu, aku di seujung jauh-jauh. Karena kalau aku di situ diterusin di mana Tapi katnya dia nggak pernah ngeluh pada saat gua marahin ya, pada abis itu nyesel juga ya kan, tapi gua seneng lihat dia. Dia sekarang jauh lebih hebat dari saya guys. Saya offsetnya baru setengahnya dia sekarang eh nggak sih, udah 1 miliar juga ada, tapi yang biasa itu sekitar 700 an juta satu bulan. Tapi saya melihatnya dia luar biasa guys. Ya, tepok tangan lagi. Ini offsetnya ini. yang CCA ini, saya kasih lihat datanya aja ya. Ini kita mulai Oktober Oktober eh, 2024 baru banget. Itu Setengah bulan Oktober kita mulai Di pertengahan Baru dapat 11,6 juta Komisi cuma berapa? 689.000 ribu ya. Beli apa ya? Gak cukup ya <laughs> Oke okay, next Bulan berikutnya 95 juta Oh mulai ada kehidupan ini. Lumayan ya kan Omsetnya uh, Komisi 7 juta Lumayan ya Yang bila Desember bersatu itu 1,4 miliar Saya kaget. Saya kaget. Ya kan? Ini komisi 131,9 juta. Saya kaget. Bulan. Kamu hebat ya. <laughs> Aku yang malu sekarang ya, ngerasa ngomong. Nah, apakah ini bisa bertahan, Pak? Ya. Kita berdoa ya, memuji Tuhan. Ini bulan Desember masih 976 juta. sekitar 85 juta. Lumayan ya, Guys. Terus, ya, buat nyicil-nyicil atau buat bayar renang sekolah ya buat belajar lumayan betul gak? apalagi kalau kamu bisa punya akun kedua akun ketiga akun keempat terus suaminya begini juga akun satu akun dua akun tiga akun empat asik ya? yang bilang asik asik pak abis ya satu dua tidak? Asik lah, oke okay. ya, asik ya, guys ya. Dan tahu yang kerja berapa orang? Istri saya, satu editor, satu admin. Asyik. Dulu kita kerja kayak bikin orderan, Gini itu Dapur tumpah ruah, ya. Kan? Barang segala yang kerja banyak, packingnya aja tuh lima orang kali dong lima orang, ya. Persiapan itu. ini seminggu dua hari kerja tadi saya bilang, setiap hari masih mikir. Nah, enak, enak, okay. enak, enak aku mesti ngantar anak, mesti gini-gini, aku masak ya kan aku pokoknya seminggu dua kali aja yaudah jadi iya hebatnya <laughs> makanya, jangan meremehkan mama begitu mama dan kelar lo hidup lo ya oke, okay, tepuk tangan lo buat mama ya oke, okay. jangan ketawa waktu itu monten ya oke, okay. nah next para-para sama dua Momentum datang, langsung, langsung, action, segera ikutan. Jangan cuma duduk nonton doang, terus terpukal, sayang, ya kan? Nah, saya mau kenalin sama orang yang ngebuka mata gua melihat momentum ini. Seperti itu, tahu, ya kan? Gua ini udah jadi content creator lama. gua cukup happy dan cukup, kadang-kadang cukup show off sama Mas Andri, ya kan? Nih, oh, rame, followers banyak. Tidak ada duitnya. bukan enggak ada duit enggak ada tapi enggak sedikit itu kalau dari TikTok ya. Terus suatu hari 2022 Desember Mas Andi datang ke kantornya saya dan kemudian kasih dia TikTok affiliate. Waktu itu ada partner press-nya, sekarang juga masih ada tapi enggak sebagus sekarang. Kita mesti ngitung sendiri. Terus eh, Om, oh kamu kok enggak bikin affiliate?" Dibilang gitu. "Abang aku coba. <tuh> <kok, apa>? Enggak <tuh> bisa, aku bilang susah." Nanti karena dulu sebenarnya saya itu sakakan sama Kocl sama Mami Luis, ya. 2021 saya tuh gak punya CM dari tiktok karena saya kan termasuk salah satu kreator yang gede ya kan dan kemudian mereka selesai live jualan apa TWS tau oh, TWS ya buat ini oh. itu cuannya cuma 2.000-3.000 gua ngomong 2 jam 3 jam itu cuma dapet 200.000-3.000 gua bilang ini bocuan gua, gua ya kan ya. ales kape gua ya kan ngomong begini akhirnya gua gak kerjain gua gak serius sih again peluangnya ada gua gak bisa li niap Tapi yang lihat ini, teman saya tahu ini, dia langsung kasih lihat data. Dia orangnya data banget. Dia akai saya, tapi saya malah tercok. Berakal banget Tapi dia ini perlu data. Dia kasih lihat saya data. Ini kok, coba hitung, gue hitung, hitung, hitung. Terus gue teri, kayaknya ada yang salah. Obok, kalkulatorku error. Eh, serius? Ya, kalau kamu pakai iPhone, itu eh. Yuk, itu eh lagi. Terus lihat, pakai kalkulator, kalkulator nyata nolnya eh. Nolnya buahnya. ini gak salah kan? ini bukan ratus miliar kan? ini triliun kan? ini satu produk gua bilang gak mungkin hitung lagi iya triliun gua bilang Gu gila terus dia baru cerita saya maksa istri saya nanti dia yang ceritakan dia tapi ini ya begitu konsantilnya gua bilang otak kotak jebak. momentum datang ini harus gas oke kita langsung jalanin ya kan akhirnya gua mulai jalanin juga gara-gara mas ini. nah makanya Uh, punya teman itu pilih-pilih ya, oke? Okay? Pilih-pilih yang bener, ya kan yang pintar, yang yang bisa menginspirasi kamu, ya. Jangan sembarangan pilih teman. Kalau teman kamu tuh toksik, ngomongnya negatif terus, jauh-jauh, ya. Gak ada gunanya. Ya? Cari teman itu datang bawa kantong, ya.